Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadhihi lahu fala mudillalah wa mayyud lil falaha dialah ashhadu an la ilaha la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuha alladhina amanu taqullaha illa antum muslimun summa mabad Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hady Muhammadin sallallahu alaihi wa salam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aadhani Allahu wa iyyakum minan nar kau muslimin wal muslimat Jama'a salat mahrib Rahimani wa rahimakumullah Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat Yang Allah curahkan kepada kita Sehingga sampai malam hari ini Kita diberikan nikmat sehat Dan juga diberikan nikmat Sempat serta <coughs> diberikan hidayah untuk menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Qaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Di antara sifat seorang mu'min adalah seorang mukmin itu orang yang hatinya lembut. Orang mukmin hatinya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan hati mereka orang-orang kafir. Hati mereka adalah hati yang keras, hati yang mati. Berbeda pula dengan mereka orang-orang munafikin yang hati mereka ada penyakit. Berbeda hati seorang mukmin yaitu hati yang lembut. Hatinya orang kafir hati yang keras bahkan hati yang mati. Kalau hati seorang munafik itu hatinya berpenyakit. Kalau panjenengan bisa melihat dalam surat Al-Baqarah di ayat yang pertama, kemudian ayat yang berikutnya itu menceritakan tentang macam-macam hati. Kalau hati seorang mu'min itu hatinya lembut, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hatinya orang-orang kafir, Allah mengatakan, "A'andartahum amlam tungdirhum layyuminun." Kalau orang-orang kafir itu kamu berikan peringatan Berikan nasihat Tidak ada bedanya Itu orang-orang kafir Begitu pula orang-orang munafik Orang-munafik itu Orang yang menampakan Secara dohirnya seorang muslim Seorang yang taat Tapi secara batinnya Orang yang kosong dari iman Ini orang munafik Orang munafik hatinya itu Berpenyakit Ya. Berpakaian di hatinya ada penyakit, ya. Ini orang munafik. Maka kembali kepada seorang mukmin adalah orang yang hatinya lembut. Allah menyebutkan pula dalam ayat yang lainnya terkait dengan orang-orang mukminin, Allah menyebutkan innamal mu'minun allazi idza dzikrallahu wajilat kulubuhum Sesungguhnya orang-orang mukmin atau hanya saja orang-orang mukmin adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah wajibat qulubuhum hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imana. Dan kalau disebutkan tentang ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan bimbingan-bimbingan Islam, zadat hum imana maka akan bertambah keimanannya. Itu siapa? Bapak-bapak, orang mu'min. Ya. Maka kalau kita <tuh> mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, dijelaskan terkait dengan pelajaran agama, semakin tenang hati kita, semakin takut kepada Allah, dan juga semakin bertambah iman, itu menunjukkan orang tersebut, adalah orang mukmin ya. Ini terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya ayat ya, Quraniyah. Ayat-ayat syar'iyah. Di sana juga ada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Itu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti apa? Bapak-bapak? Seperti adanya malam dan Siang Adanya matahari dan bulan Dan juga ayat-ayat Allah yang lainnya Tanda kebesaran Allah Adanya gunung ya, Dan juga adanya yang namanya bencana-bencana dan musibah Itu semuanya adalah ayat-ayat kauniyah Ayat apa ini? Kauniyah Ayat Allah Tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta Maka di kesempatan yang mulia ini sedikit akan kami bahas terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah berupa ayat Kauniyah, yaitu di mana Allah menjalankan alam tadi, menjalankan ayat-ayatnya, yaitu datang yang namanya musibah. Ini kita mengambil pelajaran-pelajaran. Dikarenakan tidaklah mengambil pelajaran-pelajaran Dari kejadian-kejadian yang ada Kecuali seorang yang kembali kepada Allah ya. Kalau orang yang tidak punya iman Ada kejadian, ada musibah Biasa saja Tapi seorang mukmin dikatakan ya, Orang yang mereka hatinya lembut Menerima yang namanya pelajaran-pelajaran ya. Demikian pula Allah menyebutkan Wa ma'ayatadak karu ilaman yunib. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya. Maka mudah-mudahan ya, kita semuanya para jamaah termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, seorang mukmin yang hatinya lembut, yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, ya. dan juga orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 28 September kita kaum muslimin di Indonesia ya, masyarakat di Indonesia berduka cita dengan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita berupa bencana musibah di Palu sana di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Setelah sebelumnya <tuh> di Lombok sekitar dua bulan yang lalu, itu tepatnya tanggal 29 Juli terjadi gempa yang bertubi-tubi. Ya. Gempa terjadi sampai 1.900 kali. Ya. Ini luar biasa. Kalau Panjenengan pernah ngerasakan gempa, bapak-bapak? pernah atau belum pernah ya takut atau tidak ya merasa takut khawatir nanti rumahnya hancur roboh khawatir ada barang-barang yang jatuh dan kebanyakan mereka berlarian itu pun ya bukan di pusat gempa dan kita tidak mengharapkan ya semoga Allah menjaga ya masyarakat kita negeri kita itu saja kita sudah merasa ketakutan sementara saudara kita <tuh> di Lombok sana sebelumnya selama beberapa bulan ya beberapa hari terjadi gempa sampai 1900 kali. Itu seperti apa? Ya. Berapa banyak ya korban jiwa yang mereka meninggal dunia? Ya, kehilangan harta benda yang tadinya punya harta benda, rumah yang mewah begitu pula kendaraan ya hilang ataupun rusak rata dengan tanah. Ya. Ternyata belum lama setelah itu <tuh> dua bulan berikutnya terjadi di Palu dan sekitarnya di Donggala di Sigi dan sekitarnya ini lebih dahsyat lagi, ya. lebih mengerikan lagi Allah ya dengan kekuasaannya menjalankan ayat-ayat konyah -ayat tadi berupa gempa. Gempa kemudian disusul dengan tsunami. Ya. Gempa kemudian setelah itu tsunami. Lebih ngeri lagi. Belum sampai di situ, disusul lagi dengan pergerakan tanah ya, yang menimbun sekian disebutkan dalam uh, oleh Badan Penanggulangan Bencana itu sampai menelan 180 hektar. Ya, satu kelurahan, tepatnya di kelurahan Petobo sana. Itu tenggelam ya ataupun apa namanya masuk ke dalam tanah ya 180 hektar satu kelurahan ya yang sampai hari ini karena kita baca berita juga Pak ya itu ada 2000 ya korban jiwa yang ketemu ya adapun yang tadi yang uh, tertimbun oleh tanah ya wallahu jumlahnya sampai berapa dari kejadian-kejadian yang ada, maka seorang mukmin tadi tidak sekedar menganggap sebagai apa? sebuah kejadian alam. Karena alam tadi yang miliki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa untuk menggerakkan alam tadi, memerintahkan, ya. Maka sikap seorang mukmin tatkala menghadapi musibah tadi walaupun kita ya, hanya mendengar, melihat, ya maka mengambil pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama para jamaah rahimahkumullah adalah meyakini bahwasannya musibah yang terjadi, bencana yang terjadi adalah ketetapan Allah. Semua itu adalah takdir Allah SWT. Ini harus, Pak. Bukan sekedar mengatakan, oh itu kan terjadinya tsunami, Karena dasar laut sana terjadi Yang namanya pergeseran Lempeng di dasar laut Antara pulau Jawa dan pulau apa? E, apa namanya Sulawesi ya. Ataupun mengatakan karena dasar laut Tadi terjadi yang namanya Kelongsoran Atau mengatakan dasar laut tadi Terjadi yang namanya e, Gunung merapi yang meletus Dan seterusnya Yang mereka namakan Dengan bencana alam Ya, mungkin itu sebabnya. Tapi apakah alam tadi bergerak dengan sendirinya? Ya, tentunya tidak. Allah yang menggerakkan. Maka sikap seorang mukmin Yakini bahwasannya kejadian yang terjadi, bencana yang terjadi adalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah sebutkan di sana ma asaba musibatin Fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruaha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah terjadi musibah baik itu yang menimpa pada diri kalian berupa penyakit-penyakit berupa kematian dan juga yang menimpa di muka bumi. Ya. Dengan sekian banyak musibah di antaranya tadi gempa bumi ataupun tsunami ataupun tanah longsor dan seterusnya tidaklah semua terjadi illa fi kitab kecuali sudah Allah tulis dalam Alkitab kitab apa ini para jamaah kitab lauh mahfud kitab apa lauh mahfud yang Allah menyebutkan ataupun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah sudah menulis takdir hamba <coughs> ditulis Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelumnya. Inallah, Yak tubu makoh abdi. Sesungguhnya Allah menulis atau mentakdirkan takdir bagi hambanya. Pikom sina alfasanah 50,000 tahun. Kobla ayah kelokos samawati wal art. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir hamba. Ya. termasuk takdir kita malam hari ini bisa di sini ya itu semua sudah Allah tulis ya termasuk terjadinya bencana-bencana tadi sudah Allah tulis ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah mengatakan ataupun nabi mengatakan dalam hadis ini ya inna dzalika 'ala Allah yasir yang demikian sangat mudah bagi Allah kalau kita melihat ya terjadinya yang namanya bencana tadi berapa hari Pak Berapa hari itu Atau berapa bulan Hanya hitungan apa Menit ataupun detik Itu korbannya luar biasa ya Hanya hitungan detik Hitungan menit saja Maka lu mengatakan tadi Inna zalika allollahi yasir Yang demikian sangatlah mudah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan yang seperti itu Hancurnya alam semesta Di akhir zaman pada hari kiamat Gunung itu seperti kapas Penerbangan, ya itu sangat mudah. Lautan airnya berubah menjadi api sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekedar apa? Sekedar uh, musibah seperti itu. Yang kita ambil pelajarannya para jamaah bahwasanya semua terjadi atas kehendak Allah. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan: Ma'asobami musibatin illa biidnilla. Tidaklah terjadi musibah Kecuali karena izin Allah Kehendak Allah SWT <tuh> Kemudian yang berikutnya Apa hikmah ya Dari Allah SWT Menurunkan musibah ya. Kalau musibah Musibah yang terjadi pada umat ini Lebih ringan ya. Kalau musibah yang terjadi pada umat Sebelumnya mengerikan Ya yang Allah menyebutkan Dari apa namanya e, Sebabnya Sebab turunnya musibah Allah menyebutkan semua dengan apa Dosa-dosa hamba Ya Ini nanti disebutkan Hikmah dari Allah menurunkan Yang namanya musibah ya. Adalah supaya manusia itu Kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ketika Allah menyebutkan sekian banyak musibah. Kami bawakan ayatnya <tuh> dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah sebutkan di sana fakullan akhadnahu akhadnahu bizanbih. Masing-masing umat ya yang kami timpakan musibah itu kami timpakan dikarenakan dosa mereka. Ya, termasuk yang terjadi. Jadi jangan mengatakan itu bencana alam biasa tidak pasti apa karena dosa ya karena dosa tapi jangan mengatakan ada yang lebih parah daripada itu di negeri-negeri kafir itu dosa semuanya aneh gitu ya kenapa Allah tidak timpakan Allah timpakan negeri kaum muslimin karena ada hikmah besar supaya mereka kaum muslimin mengambil apa pelajaran ya kalau orang-orang kafir dibiarkan seperti itu dalam rangka istidroj Supaya mereka e, semakin banyak dosanya Semakin kufur kepada Allah Semakin keras siksanya Itu namanya istidraj ya, Kalau ada orang kok Dia semakin jadi orang kufur Semakin bermaksiat Ternyata apa? Rejekinya tambah banyak Ada gitu ya? Ada yang kayak gitu pak? <tuh> banyak pak ya Bendina sholat orang sugih-sugih Apa jendangan sholat untuk jadi orang kaya? Jadi orang sugih? Enggak kita beribadah kepada Allah bukan jadi orang kaya. Kita beribadah kepada Allah tujuannya supaya kita apa? Ya, menghambakan diri kita kepada Allah. Dan juga mendapatkan ridhonya Allah. Dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Aluhumma amin. Ya, Kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ahlul jannah. Nas'allah min ahliha. Ini diantara apa namanya? Hikmahnya. Jadi ketika Allah menyebutkan. Fakulan akhobna hubidan bi. Masing-masing kami siksa, kami adab, kami timbakan musibah karena dosa mereka. Allah merinci contoh-contoh umat-umat terdahulu Faminhum man arsalna ali hasiban. Sebagian ada yang kami utus kepada mereka, ya, dari yang namanya adab berupa apa? Hasiban. Hasiban itu adalah adab berupa hujan batu mengerikan, ya. Ini seperti yang menimpa, ya, yang menimpa kaumnya Nabi Lut, alaihissalam Sebelum mereka dibalik negerinya, ya, itu dihujani batu terlebih dahulu <tuh> dengan dosa mereka, ya, dosa LGBT, ya. Panjang ngerpas LGBT, bapak-bapak. LGBT ngerpas sih, ya. LGBT itu, maaf saja, lesbian, gay biseksual dan transgender. Apa ada banyak? Bahkan sampai apa namanya? Hari ini sangat banyak. Termasuk yang di Palu sana ya, itu merebak yang namanya grup LGBT ya, anggotanya sampai 2000 orang ya, Apa enggak mengerikan itu? Bahkan sampai akan dilaksanakan pesta seperti itu LGBT ya. Ternyata sudah ada ya. Di umat terdahulu seperti di zamannya Nabi Lut, umatnya itu punya dosa yang sangat besar, ya bahkan disebut dalam hadis kalau ada yang berbuat dosa seperti kaumnya Nabi Lut, itu akan diadab seperti mereka dengan dibenamkan dalam apa tanah, ya dibalik. Kemudian sebelum mereka itu diadab, ya dihujani batu. Kemudian setelah itu diangkat negerinya oleh malaikat jibril, ya. Satu orang malaikat ya, Diangkat sampai Menegati langit dunia Sampai terdengar binatang-binatangnya Kemudian setelah itu Allah Merintahkan supaya dibalik negeri tersebut ya, Dengan sebab Dosa ya, yang sangat uh, Jelek Itu dosa LGBT tadi Disebut dengan kaum Sodom ya, Itu kaumnya Nabi Lut ya, Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Setelah itu Allah menyebutkan ayat yang berikutnya ataupun lanjutan ayatnya, <tuh> waminu hum man akhod akhodat husoyhatu. Sebahagian mereka ada pula yang mereka itu diagab dengan soyhat. Soyhat itu adalah suara keras yang sangat mengakakkan telinga. Saya pecah gendang telinganya. Terjadi di <tuh> kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya namanya kaum Samud. Ya kaum apa Samud. Mereka diadab dengan apa? Dengan tadi, ya suara yang sangat uh, keras. Ya, kemudian mereka pun meninggal dunia. Kemudian diantara yang lainnya, <tuh> ya dengan angin seperti pada kaumnya Nabi Hud. Ya, itu namanya kaum Ad. Kaum Ad diadab dengan angin yang sangat kencang disebutkan ya angin tadi sampai sabatak sabatak ayamin ataupun selama sabatalayalin wal zaman ya tak ya selama tujuh malam delapan hari kemudian mereka pun setelah itu meninggal ya semuanya mati kemudian Allah menyebutkan waminhum man arsalna na alihim waminhum man khasaf nabih taib dan diantara mereka juga ada yang kami Siksa, kami timpakan bencana Dengan apa? Dengan ditenggelamkan ke dalam Tanah, ya, dimasukkan ke dalam Tanah, seperti siapa? Seperti kisahnya Korun Ya, yang Allah tenggelamkan Dalam tanah, dengan sikap Kesombongannya Demikian pula kaum tadi, kaumnya Nabi Lut Juga apa? Mereka dibalik negerinya Kemudian disebutkan <tuh> Waminuhum man ya, Sebagian mereka ada yang kami Berikan bencana Dengan apa? Dengan kami tenggelamkan dalam laut Seperti siapa? Fir'aun, Haman dan bala Tentaranya Dan juga seperti siapa? Seperti kaumnya Nabi Nuh Yang mereka ya, diberikan azab Dengan ditimpakan air banjir Atau air bah banjir yang sangat uh, Besar Sampai disebutkan ya banjirnya itu sampai gunung pak. Ya saya putranya Nabi Nuh tidak mau ikut dengan ayahnya Nabi Nuh. Ya kemudian dia pun lari ke gunung. Dia mengatakan saawi ila jabalin ya simuni minal mak wahai ayahku sungguhnya saya akan lari ke gunung saja supaya saya selamat dari apa? Dari banjir. Ya namun ternyata dia pun termasuk orang yang Tenggelam. Maka Nami al-Muqrakin dia termasuk orang yang tenggelam. Ini contoh, ya. Contoh yang namanya apa? azab adab kaum sebelum kita. Allah menyebutkan wahmakan Allahu liadlimahum, walakin kanu ang fusahum Tidaklah Allah menduli mereka <coughs> sama sekali. Justru mereka yang menduli diri mereka sendiri. Artinya yang kita ambil pelajaran terjadinya bencana, terjadinya yang namanya musibah. Tidak lain karena dosa-dosa hamba, ya. Seperti itu. Termasuk yang di Palu sana, termasuk yang di Lombok sana. Di Palu sebelum kejadian tadi, itu diakui oleh mereka. Ya. Acara kesirikan sepanjang pantai, sepanjang teluk di Palu sana. Saya berapa hari? Kemudian nanti malamnya puncak acaranya, ya, festival-festival yang diadakan, baik musiknya, baik kesirikannya. Ternyata di sore harinya di waktu maghrib kemudian Allah hancurkan. Ya. Itu tidak lain karena kesirikan mereka. Sudah diperingatkan berkali-kali. Ya. Ketika sudah nampak kejelekan bahkan terang-terangan dikerjakan, tidak ada yang mampu untuk membendungnya ketika itu dihadap satu kaum, ya. dihadap satu masyarakat. Ketika tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya jelek bahkan terang-terangan. Bahkan ketika itu, maaf saja ya e, Dijaga ya Dijaga, kemudian acaranya beberapa hari Ada acara yang disebut Palu Nomoni Itu acara yang Memanggil arwah-arwah leluhur <tuh> Dan juga Persembahkan yang namanya apa Sesajen-sesajen Intinya kesyirikan, syirik besar Syirikul Akbar Ini kedoliman yang paling besar Kemaksiatan lebih besar dibandingkan Kemaksiatan-kemaksiatan berupa dosa-dosa ya Full dosa-dosanya Dan juga apa? Pesirikan syirik akbar Ketika itu Allah timpakan adab ya. Ini e, sebab ditimpakan yang namanya adab Maka hikmahnya <coughs> Yang diambil adalah hendaknya Yang namanya musibah Itu membuat seorang kembali kepada Allah Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum Ayat ke-41 Ayat ke-41 Allah sebutkan di sana doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarjiun Kata Allah Subhanahu wa taala <coughs> telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri. Kerusakan itu bukan cuma kerusakan alam Bapak-bapak ya. Tapi kerusakan berupa maknawi merusak yang namanya apa akidah merusak yang namanya ya agama seseorang ya itu kerusakan maknawi dosa-dosa maksiat itu adalah kerusakan secara maknawi ya ketika sudah nampak seperti itu ya Allah menyebutkan liyudikohumbak dzaladhi amilu Allah akan timpakan kepada mereka dari sebagian perbuatan dosa mereka ya. apa tujuannya La alhum yarjiun. Agar supaya mereka itu kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Adanya musibah bagi seorang Muslim, bagi seorang Muslim adalah pelajaran, adalah peringatan supaya kita itu bertobat kepada Allah. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah That yang Maha pemurah. Ya. Senantiasa menerima tobat hambanya. Sekalipun dosanya sudah selangit, Allah akan ampuni kalau dia mau bertobat Jadi tidak ada ya yang namanya <coughs> e, seorang itu tidak mendapatkan pintu tobat. Bahkan disebutkan dalam hadis setiap hari siang malam Allah Maha menerima tobat. Ya, disebutkan dalam hadis Inna Allaha yabsutu bilaili liyatuba musi unnahar. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima ataupun agar supaya orang yang bersalah di siang hari mau bertobat. Ya. Di malam hari Allah membentangkan tangannya Siapa yang mau bertobat, ya, maka Allah akan ya, terima tobatnya. Kalau dia sungguh-sungguh tobatnya. Kemudian Wayam sutunya bin Nahar liatu bamusi dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Supaya orang yang berdosa di malam hari Bertobat kepada Allah Hatta tatlu asyamsu min maghribiha Sampai ketika sudah uh, Terbit matahari dari arah terbenamnya Ketika itu sudah tidak terima yang namanya taubat. Tapi selama sebelum itu Maka apa? Allah maha menerima Tobat ya. Tapi bukan artinya Sudahlah Saya malam hari banyak dosa Besok pagi kan saya mau tobat, ya jangan lagi gitu pak ya. Apa tahu kita tobat ya bisa masih hidup, ya diterima tobatnya kan nggak tahu. Jangan pula beralasan di siang hari banyak dosa nggak apa apa Nanti malam hari juga kita tobat diterima, bukan lagi gitu. Artinya Allah Maha pemurahnya kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya banyak banyak pertobatan dan Allah Maha menerima tobat, membuka pintu tobat dan juga di sini diambil pelajaran. Sejelek apapun seseorang dosanya seperti apapun besarnya ya kalau dia mau bertobat Allah maha ya pemurah menerima tobat hambanya. Jangankan yang dosanya ya maksiat ya sedikit ya. dosa membunuh 100 jiwa itu Allah ampuni bahkan dimasukkan ke dalam surga ya apalagi dosa yang sedikit ya kalau dia memandang sedikit dosa yang besar seperti itu saja Allah mengampuni. Sekalipun doa saya selangit ya menyentuh langit sepenuh bumi, kalau dia bertawat kepada Allah maka Allah akan ampuni. Ya, selama apa? Selama belum yang namanya matahari itu terbit dari arah apa? Terbenam. Demikian pula inallah yak balu taubatal abdi malam yohorhir. Ya, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum di kerongkongan ya sebelum kita ya e, datang yang namanya sakaratul maut pasti Allah akan terima taubat selama mau pak bertobat ya ini pelajaran ketika ada musibah seorang itu hatinya akan lunak ya kemudian dia mau bertobat ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah maha pemurah seperti apapun dosa kita dosa hamba kalau kita mau bertobat kepada Allah Allah ampuni ya Baik. Kemudian yang berikutnya Tidaklah Allah itu Menimpakan musibah-musibah Menimpakan yang namanya bencana Kecuali Ada tujuan yang lainnya Yaitu menakut-nakuti hambanya ya. Menakut-nakuti hamba tersebut ya. Disebutkan dalam Al-Quran Wa manursilu bil ayati ila takwifah Tidaklah kami mengutus mengirimkan ayat-ayat kami tadi ayat kaum berupa alam semesta berupa bencana kecuali sebagai menakut-nakuti hambaku ya. supaya kita merasa bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat apa lemah ya tidak mengetahui adanya musibah yang akan terjadi ketika musibah datang kita pun tidak bisa menolaknya apa bisa ada alat yang menolak supaya jangan terjadi tsunami nggak bisa terjadi yang namanya gempa nggak bisa ya artinya menunjukkan hamba itu sangat lemah ketika Allah sudah berkehendak akan hancur dalam sekejap hancur ya menunjukkan kita makhluk yang sangat lemah ya ini pelajaran yang lainnya pelajaran yang berikutnya para jamaah yang kami muliakan adanya musibah yang terjadi menimpa saudara-saudara kita <tuh> ini menjadikan kita memiliki sikap Kasih sayang kepada mereka Sikap peduli kepada saudara-saudara kita ya. Kalau kita Diuji itu Lebih ringan dibandingkan mereka Bayangkan mereka yang Sudah kehilangan Sanak keluarganya ya, Meninggal dunia, hilang Tidak tahu kemana Yang tadinya miliki harta Rumah, ya, kendaraan Ternyata hilang dalam sekejap Bahwa kita sebagai sama muslim Kita pun turut Peduli kepada mereka. Ya. Sebagai bentuk mengamalkan sabda Nabi Alisulatuwahsalam, malayerham layurham. Seorang yang tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya rasa peduli, Allah juga tidak akan memberikan ya kasih sayang kepadanya. Artinya kita menunjukkan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, tunjukkan dengan apa? Kita ikut mengulurkan bantuan kepada mereka. Ya. Apa yang kita mampu? Ya dari harta kita Ataupun dari doa kita Minimalnya Kita berikan kepada mereka Karena Allah juga mengatakan Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang mu'min itu mereka bersaudara Al muslimu ahul muslim Seorang muslim itu Saudara bagi muslim Yang lainnya ya Kita turut prihatin Turut berduka cita ya, Kepada mereka Demikian pula disebutkan dalam hadis yang namanya Al muslim Seorang Muslim itu kajasa diluahit seperti satu tubuh. Itu kaum Muslimin persaudara mereka seperti satu tubuh. Idhshta ya. kami nuhu udun kalau salah satu anggota tubuhnya sakit tada asa irul jasa walhuma maka anggota tubuh yang lainnya itu akan merasakan apa? Ya merasakan panas demam dan tidak bisa tidur. Kalau jenengan semisal, lakon darullah gitu ya, sakit gigi, <tuh> itu bisa tidur gak Pak? Sudahlah yang sakit giginya, ya saya mau tidur pokoknya, matanya tidur gak bisa. ya, Matanya gak bisa tidur, tangannya juga apa? Megangin yang sakit. Kan seperti itu. ya, Sebagai contoh seperti itu. Gak bisa tidur. Demikian pula kalau ada saudara kita sama muslim yang tertimpa musibah. Kita pun merasakan. Ikut peduli kepada mereka. Ya. Ini juga diambil pelajaran, ya. Ketika ada musibah menunjukkan sikap peduli kita kepada mereka, ya. Dan juga hendaknya seorang yang ditimpa musibah bersabar, ya. Bersabar dengan menyebutkan Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya. Karena Allah mengatakan Wabashiru sawbirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, ya. Aladin aida ya. asopadhum musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna ya. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga ditambahkan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhifli khairun minha. Ya Allah berikanlah pahala dengan sebab musibahku dan ya Gantilah untukku yang lebih baik. Ya, ini sikap seorang umat. Dia bersabar dari musibah-musibah yang ada. Al Muslimin wal wa Muslimat rahimani warahimakumullah. Ini diantara ya, pelajaran-pelajaran berharga ya, dari yang namanya musibah. Musibah yang ada itu tidak lambat seorang eh, apa namanya tidak mengambil pelajaran. Bahkan pelajaran yang berikutnya hendaknya sebuah masyarakat berusaha untuk jadi masyarakat yang baik ya. Ada yang namanya Amar Ma'ruf Naimungkar adanya yang namanya pelajaran-pelajaran ilmu agama Supaya masyarakat tadi bisa terjaga dari yang namanya musibah-musibah ya. Di antara solusi dari eh, datangnya musibah supaya terjaga dari musibah adalah sebuah masyarakat tadi banyak beristighfar kepada Allah Allah akan tahan musibah Kepada mereka ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran maka <coughs> Makanallahu liya, Makanallahu Mu'adhibahum wahum yastaghfirun Tidaklah Allah akan menimpakan ya. Mengadab suatu kaum Selama mereka mau beristighfar ya. Beristighfar Minta ampun kepada Allah Bertobat kepada Allah Allah akan tahan Yang namanya apa? musibah tadi. Demikian pula ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena Allah juga menyebutkan fattaku fitnatan la tusiba na ladina dzolamum minkum khosah. Takutlah kalian dari sebuah musibah yang Allah tidak timpakan hanya kepada orang dolim saja. Ya, tapi ketika sebuah masyarakat, ya, muncul yang namanya kejelekan-kejelekan sebuah negeri muncul kejelekan-kejelekan tidak ada upaya perbaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik tentunya maka sudah merata kemaksiatan, sudah merata pesyirikan, ketika itu Allah timpakan musibah bencana yang sifatnya merata orang yang jelek orang yang bermaksiat orang yang baik, yang taat semuanya kena Karena tidak ada upaya Amar ma'ur munkar. Sebagai contoh <tuh> Dikisahkan Seorang yang amar ma'ur munkar itu seperti ya Seorang yang naik sebuah kapal Kapal tadi ada beberapa dak Ada dak 1 dan dak 2 ya, Tingkat 1 dan tingkat 2 Kalau orang itu pengin minum Mereka itu diminta untuk Ngambil air di dak yang kedua Jadi harus naik ke apa namanya, tangga, kemudian ngambil air di dak dua. Ternyata mereka, orang-orang yang di dak satu itu, <coughs> punya ide. ya Daripada kita capek, bolak-balik naik ke atas, ganggu juga sama yang di atas, sudah gini aja. Kita bikin lubang di kapal supaya air itu naik dari bawah laut. Dari laut tadi ya. Airnya supaya naik. Daripada kita repot, bolak-balik ke atas, airnya dari apa? Dari Laut saja, di lobangi kapalnya. Ya, itu permisalannya. Kalau seandainya itu dibiarkan perbuatan orang-orang di bawah tadi perbuatan melobangi kapal dibiarkan, lahal aku jamin, niscaya mereka akan binasa semuanya. Melobangi kapal sama saja bunuh diri, ya kan? Di kapalnya akan tenggelam semuanya. Tapi kalau itu ditahan, jangan dilobangi ya akan niscaya apa? Akan selamat semuanya. Demikian pula yang namanya Amar Ma'ruf nahi mungkar Ketika ada di masyarakat Perbuatan-perbuatan yang sudah Terang-terangan lakukan, kemaksiatan Lakukan, kesyirikan, ada Tokoh-tokoh masyarakat Pemuka-pemuka ya, agama ya, Mereka saling mengingatkan Jangan seperti itu ya, Jangan berbuat seperti itu ya. Kalau memang dia punya Kedudukan, jangan dibiarkan saja Maka walhamdulillah di negeri kita Juga seperti itu ada aparat kepolisian yang mereka juga bertugas untuk apa mengamankan tindak-tindak kriminal, ya tindak-tindak apa pelanggaran-pelanggaran, ya alhamdulillah. Dan juga <tuh> hendaknya tadi ya masyarakat yang ada saling membina masyarakatnya untuk jadi masyarakat yang taat kepada Allah, ya diantar upayanya tadi belajar ilmu agama, ya belajar. Agama sebagai pekal hidup di dunia ini dan di akhirat kelak membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman bertakwal kepada Allah yang Allah sudah menjanjikan pasti akan diberikan barakah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran: Lau anna ahlal kuroo amanu wataqo lafatahna alaihim barokati minas sama iwal ard. walakin kalda bu faakhotna hum bi yaksibun. Yak Allah menyebutkan ya Seandainya penuh sebuah negeri Mereka jadi orang-orang yang beriman Jadi orang-orang yang mereka Bertakwa kepada Allah Nisaya Allah akan buahkan Barokah, barokah langit Dan barokah apa? Bumi Tapi Allah mengatakan sayangnya Kebanyakan mereka itu apa? Mendustakan ayat-ayat Allah Mereka mendustakan Adanya hari akhir Maka kami Mengambil menimpakan musibah dengan sebab ya apa yang mereka kerjakan. Ya, tapi kalau mereka mau beriman, bertakwa, jadi masyarakat yang mereka baik, taat kepada Allah, Allah akan jaga. Bukan cuma dijaga, bahkan Allah akan jadikan masyarakat tadi masyarakat yang penuh barokah. Ya. Maka mudah-mudahan <tuh> upaya yang ada di masyarakat sekitar ini ya menjadi masyarakat yang baik. <tuh> masyarakat yang bisa ya mengajak masyarakatnya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akan terwujud masyarakat yang Allah berkahi ya dan juga akan dijaga ya dari ditimpakan yang namanya musibah-musibah ya. Karena tidak lain datangnya musibah dikarenakan dosa-dosa hamba ya maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran-pelajaran berharga yang tidak sekedar musibah itu lewat begitu saja. Tapi seorang merasa takut kepada Allah jika Allah datang musibah secara tiba-tiba ya. Seorang semakin mendekatkan diri kepada Allah banyak banyak muhasabah pertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pelajaran yang berharga dan kurang lebihnya saya mohon maaf kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubilaika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.